dirimu karuan lu <laughs> hasilnya ini dia tepung terigu panas pan blok jel bukan hanya nikmat untuk dibuat sebagai bahan rasa kue tepung terigu panas pan blok jel bisa pula digunakan untuk acara 17 agustusan khususnya buat Anda yang mau bikin tank baja, manfaatkan tepung terigu panas pan blok jel Sebagai lem untuk ngelim kertas men maring pring, <tik> dijamin rambungan karnaval ting buat jadi di lubung laring oven, Rongjang bisa disanding napas acara pemakaman panitia. <tik> Selain itu, tepung terigu ini juga bisa digunakan untuk ngelabur rumah. Ini <laughs> ya, biasanya aku ada tahun anyar, tahun baru, pas badak. Saya cuma aku ada anyar. Oh, aku cukup tepung terigu, saya larang. Saya cikir gane. Dilabur baik kalau tepung terigu panas, panas, blok gel. Ayo sedulur. <laughs> untuk keperluan membuat kue, pakai sarjah selalu tepung terigu panas, panas, blok. Jel Diproduksi oleh petek Pangan mas Binti kaki Nur Sada Tepung teku Pangan mas Pangan blok Jel Mangan orang makan Sing penting Waras Kasus <tepung>